Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Para pendengar RRI yang berbahagia Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Surah Al-Fatihah ayat 2 dan 3 Dimulai dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar Rahim Yang artinya Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam Maha pengasih lagi maha penyayang Alhamdulillah adalah kalimat pujian Yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu SWT Jadi menariknya Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah Maka seluruh apresiasi ucapan terima kasih kita telah tercover di situ, telah termuat di situ. Baik itu yang dilakukan, diucapkan oleh orang-orang awam, para pembesar, orang-orang yang tidak berpendidikan, atau orang-orang yang sudah profesor sekalipun. Jadi ucapan terima kasih itu atas seluruh nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setidaknya ada dua alasan kenapa kita memuji Allah dengan kalimat ini. Pertama, alam dan segala yang ada diciptakan Allah untuk manusia. Tunduk di bawah kekuasaan manusia Maka wajarlah kita memuji sang pencipta alam Yang memudahkan yang memberikan segala sesuatu untuk kita Yang kedua Allah itu bersifat wajibul wujud Maksudnya Allah itu wajib ada Dengan sifat seperti ini Berarti Allah memberikan suatu ketenangan kepada kita Bahwanya dia tetap ada dan tidak pernah tidak ada Dan juga merupakan suatu warning Peringatan bagi orang-orang yang zalim anda harus berbahaya kerana berhadapan dengan Allah dengan kezaliman anda anda akan dibalas kerana Allah itu wajib ada sampai kapanpun bagi orang-orang yang dizalimi dia bersabar tentunya akan mendapatkan juga pengadilan yang adil yang betul-betul uh, baik dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi saudara sekalian Rabbil Alamin Allah Maha Tuhan sekalian alam jadi kalimat Rabbin ini adalah merupakan kata-kata pendidikan. Jadi sangat menarik di sini, Allah mendahulukan kata-kata ini dari yang lain disebabkan Allah sangat uh, ingin alam ini berproses dengan sebaik-baiknya. Manusia termasuk di dalamnya banyak berbuat kesalahan, berbuat maksiat dan lain sebagainya. Nah, Allah mendahulukan kata-kata Rabb di sini agar manusia terdidik dan mendapatkan pendidikan secara langsung Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanir-Rahim Maha pengasih lagi maha penyayang Kasih sayang Allah ini Luar biasa, tidak ada Yang dapat menandinginya Maka salah satu bentuk Kasih sayang Allah ini adalah Ketika Allah Memberikan Rasa sayangnya kepada Makhluk, sampai tidak ada yang tidak makan Sampai tidak ada yang e, Lapar Kecuali orang-orang sendiri, manusia sendiri yang salah dalam mengolah alam ini. Baiklah, mungkin uh, saudara Ustadz Perdana, mungkin Pak Zainal Arifin ada berdialog. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz Anapi. <tuh> Saya ingin menanyakan, uh, alhamdulillahirobbilalamin, yang maknanya adalah segala puji bagi Allah. Bagaimana cara yang terbaik memuji Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah cukup dengan hanya perkataan saja ataukah ada tindak lanjut dalam bentuk perbuatan? Iya, jelas sekali bahwasannya uh, kita memuji Allah dengan seluruh apresiasi dan seluruh level pujian Dari kalimat kalimat dan kata-kata kita gunakan kalimat ini Dari perbuatan, tanda kita memuji Allah itu kan bersyukur kepadanya Dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan akhlak, dengan hati kita Maka orang-orang yang memuji Allah dengan sesungguhnya Maka dia juga adalah Memuji Allah dengan perbuatannya Dengan hati sanubarinya Dengan akhlak karimahnya yang Di lapangan secara realitas Di dalam surat al Fatihah ayat 2 ini Kita menemukan Dua asma Allah yang begitu besar Yang pertama Allah dan yang kedua Rabun Kita memuji kepada Allah Dan memuji kepada Rabun Kenapa kok sampai dua-dua digandengkan di sini Bagaimana menurut Pak Ustaz Anafi Nah e, ini suatu hal yang menarik sekali Kaliman Allah dan kaliman Rabun Allah biasanya digunakan untuk suatu lafaz yang bersifat Tauhid Uluhiyah Ketuhanan yang mutlak harus Esa Kalimat rebun ini sendiri adalah Digunakan untuk uh, Suatu pendekatan pendidikan Jadi Allah di samping Sifat uluhianya yang Tidak bisa ditawar-tawar Tetapi dia juga mempunyai sifat mendidik Yang luar biasa kalau kita lihat pendidikan Allah kepada makhluk yang ada di permukaan Bumi ini, jadi sangat menarik Sekali ini kalau kita kembangkan dalam Pembicaraan-pembicaraan kita ini Ya, Pak Ustadz Hanapi uh, Di dalam Al-Quran itu ada Tiga Perbedaan, tiga kata yang berbeda Yaitu kata-kata ilah Kata rabun dan Kata-kata uh, Ibadah, satu lagi ya yeah. ini, ini tolong uh, Saya minta tolong dijelaskan Apa perbedaan antara kata rabun Dengan kata-kata ilahun ini Di mana sisi perbedaannya Iya tadi bagaimana yang saya jelaskan bahwasanya uh, sebelumnya tadi ada kalimat Allah Allah itu bila di bila dijadikan kalimat nakirah atau umum disebut ilah maka dia begitu dimakrifakan berarti Allah jadi ilah itu sering dipergunakan uh, di dalam menyindir orang-orang kafir yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah dengan kalimat ilah tapi begitu dia menggunakan kalimat Allah berarti itu sudah makrifah Tertuju hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ilah atau alihah Itu bisa saja kepada ideologi Tuhan-tuhan yang berbentuk patung Tuhan-tuhan yang berbentuk dewa-dewa Jadi di sini Sekali lagi kita gunakan Digunakan kata Rabbun ini Itu menunjukkan kekuasaan yang luar biasa Kekuasaan yang tak terbatas Terhadap alam ini Dan bukan hanya berkuasa Tetapi dia sangat eh, sangat layak Untuk mengatur dengan segala dengan segala macam kebijaksanaan kebijaksanaan yang uh, yang teratur dan kebiasanaan yang pas sekali. Uh, Ustaz Hanafi, ya. saya melihat kata-kata uh, ogloh dan robun ini sangat menarik untuk kita kaji. Artinya apa? Ogloh layak untuk dipuji karena dia adalah Tuhan yang kita sembah, Allah adalah Tuhan yang kita sembah, dan Allah layak dipuji karena Dia adalah Tuhan sekalian alam, Robun. E, beda Allah dengan Robun ini, kalau mungkin bisa saya tambahkan sedikit, Allah adalah yang disembah oleh umat Islam, sedangkan Robun adalah Tuhan yang mendidik untuk semua manusia, tidak saja manusia, bahkan alam semesta ya tepat ya, sekali itu ya itu mungkin kalau bisa saya tambahkan ya saya sangat tertarik melihat e, kalimat setelah Rabbil Alamin adalah Ar-Rahmanir Rahim sebagaimana yang kita lihat dalam tasir Sheikh Sa'rawi ini e, ternyata kalimat Ar-Rahmanir Rahim ini juga diulang sebelumnya ada pada Bismillahirrahmanirrahim nah apa sebenarnya manfaat dari pengulangan kata ini nah ternyata Uh, di sini kita dapatkan bahawa Ketika seseorang menggunakan kata Bismillahirrahmanirrahim Dia memulai suatu pekerjaan Dia memulai suatu aktivitas Dengan mengharapkan Rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga dengan Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Arrahmanirrahim kata-kata uh, Kata ini Atau kalimat uh, Alhamdulillah ini Adalah menunjukkan bahawa Ketika selesai dari segala pekerjaan, tidak terlepas kita juga dari rasa sayang dan rasa kasih Allah kepada kita. Ada satu hal yang menarik Pak Ustaz Zainal di sini bahwasanya ketika Allah menggunakan Ar-Rahman Ar-Rahim itu menunjukkan adanya silaturahim antara sesama manusia. Dan saya ingat sebuah hadis itu disebutkan Ana Anar Rahman khalaqtu Ar-Rahim. Iya. Wa shaqaqtu laha isman min asma'i, faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuh rawaahu Ahmad wa Bukhari. Jadi yang artinya aku adalah Ar-Rahman, kuciptakan Rahim wanita dengan namaku. Maka siapa yang menyambung tali silaturahim, aku akan menyambungkan untuk dia segala nikmat-nikmat yang tak terbatas. Dan sebaliknya, orang yang memutuskannya tentu kecelakaan dan kemurkaan akan menanti hidupnya. Inilah kalimat yang sangat menarik untuk kita kaji. Jadi dalam kalimat Ar-Rahmanir-Rahim ini juga ada, ada mengandung kalimat habluminan nas yang sangat kokoh. Ternyata tidak ada satu manusia pun yang yang lahir tanpa melalui proses rahim. Dan ternyata walaupun kita berbeda ibu dan berbeda bapak kita, ternyata silaturahmi kita diikat oleh Allah dengan hadis ini. Ini mah luar biasa saya melihat ini pak. Uh, suatu hal yang menarik Pada akhir-akhir ini uh, Kita menemukan Kasih Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim Adalah maha pengasih Lagi maha penyayang Bagaimana Pak Ustadz melihat Kasih Islam Yang tertuang dalam surat Al-Fatihah ini Ya kalau kita lihat ya Islam itu agama rahmatan lil alamin Menggunakan pendekatan-pendekatan Yang sangat Eh, pribadi ya Menggunakan pendekatan yang eh, kokoh Jadi saya melihat di sini Ketika Islam Diturunkan oleh Allah Berarti akan ada Perubahan yang sangat mendasar Dari tatanan bumi Dan tatanan eh, Langit Termasuk saja kita perhatikan Bagaimana Al-Quran Lewat eh, ayat-ayatnya Mengatur hubungan Antara eh, suami istri antara jiran tetangga mengatur hubungan antara uh, pemilik modal dengan pekerjanya ini semuanya diatur dengan dengan berdasarkan rahmatan lil alamin yang yang kata katanya juga adalah dari ar rahmanir rahim jadi menarik kita lihat di sini bahwa ketika islam datang sampai hewan pun dihormati contohnya kalau masa-masa sebelumnya hewan itu dimakan tanpa harus Disebut nama Allah Sembilian-sembilihannya Mungkin atas nama dewa-dewa dan lain sebagainya Tetapi begitu dia Disembilian atas nama Allah Senang sekali hewan itu Saya dipergunakan manusia misalnya Lewat menggunakan nama pencipta saya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dan pencipta manusia Biasanya kalau sudah begini cara penyembelihannya Halal dan barokah Dia sehat Dan sekaligus juga Mendapatkan redo dari Allah Hewannya tenang, hewannya merasa enak Dan manusia juga merasa kenyang Merasa berkah dari memakan daging Yang pada dasarnya adalah merupakan Pemberian minnah dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi para pendengar RRI yang saya hormati Di sini kita melihat Betapa luasnya Ya satu bagian dari Samudera al fatihah yang sedang kita kaji, yang sedang kita bahas pada saat yang berbahagia ini. Jadi luar biasa, Alhamdulillah, Robbilalamin saja. Kalau kita manusia berprinsip berfikir seperti ini, maka tidak perlu ada pertengkaran, tidak perlu ada sikut menyikut. Karena apa? Semuanya adalah berdasarkan eh, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Toh ternyata dalam hidup kita. Terkadang kita mendapatkan rezeki yang sederhana, jiran kita mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Itu tidak lepas daripada Rabbul Alamin. Allah yang mengatur, Allah yang mendidik. Jangan terkadang sebaliknya kita merasa uh, diserang oleh sebuah penyakit uh, hasad ya ketika saudara atau ketika jiran kita mendapatkan harta yang lebih dari kita. Ini sebenarnya ingin yang ingin disampaikan dalam uh, masalah Membahas Alhamdulillahi Alamin Sehingga kita berfikir Seperti Allah berfikir, luas Cakrawalanya begitu Mendalam, jadi sehingga kita juga Bisa bersahabat dengan siapa saja Dengan jiran, dengan menggunakan Pendekatan, Alhamdulillahi Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Baiklah Para pendengar RRI yang berbahagia Inilah Pertemuan yang sangat berbahagia ini Tentang pembicaraan Ayat Dua dan ketiga Al-Fatihah Yang berbunyi Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Jadi insyaallah pada pertemuan selanjutnya Kita akan membahas uh, Ayat yang keempat Yaitu Malik Yomiddin Jadi terima kasih atas uh, Segala perhatian Dan uh, keikut sertaannya untuk mendengar dan memahami bersama kami. Mudah-mudahan Allah memberkahi acara kita ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.